Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasehat Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang beriman. Beliau berkata, "Sesungguhnya rahmat Allah Nafahamilah beliau dalam bid'ah yang aman, dan tidak berubah-ubah. Berubah-ubah dalam banyak hal, sehingga tidak boleh menyebut nama-Nya. Sebabnya, tidak boleh menyebut nama-Nya kerana tidak boleh menyebut nama-Nya kerana tidak أو كان التغير بما على عجو المتطهر في الأصح وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط أي مخالط للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر وقد غني الماء عنه كزعفران وسمر وشجر نبت قرب الماء ووارق ترحى ثم تفتت لا تراب وملح ماء وإن ترحى فيه ولا يضر تغير لا يمنع الإسماء لقلته ولا احتمالا بأن شك أهو كثير أو قليل وخرج بقوله بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر Kagudin, waduhin, walau mutiabini. Wminhu albukuro, wa inkathra. Wadhaharah nahu rihihi, khilafan li jamain. Allahumma kurlulillah anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nafatul ta'alim, ta'alim al ifadah, al istifadah, al nafa, antfabu jaisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu mutaqyirin. Ini mak tu Ghairu musta'mal. Kemarin kan dibahas masalah makmutlak. Ini masih dalam pembahasan makmutlak dalam Fathul Muin ini makmutlak yaitu bukan air yang mustakmal, bukan air yang berubah karena sesuatu yang suci. Kalau di apa pembahasan lain, sebagian kitab membuat pembagian air ini dibagi tiga. Ada air suci mensucikan, ada air Suci tidak mensucikan Ada air Najis Yang dikatakan air suci mensucikan Yaitu makmutlak. Kalau air suci tidak bisa Mensucikan Itu ada dua Yaitu air mustakmal yang sudah kita bahas Yang kedua Yaitu air yang berubah Karena sesuatu yang suci Dengan syarat-syarat yang akan kita bahas Sebentar lagi Nah, itu dikatakan air suci tidak bisa mensucikan. Syaratnya gimana? Wa ghairu mutaghayyirin dan air mutlak itu yaitu air yang tidak berubah taghayyuran katsiran dengan perubahan yang banyak bihaitsu dengan sekiranya yamna'u itlaqo ismil ma' alaihi. Sekiranya mencegah mutlak Namanya air alaihi Terhadap itu Mak Bi anta gayyara surahnya Gambarannya gimana Yang dikatakan mencegah mutlaknya air Bi anta gayyara Dengan sekiranya berubah Ahadu sifatihi Salah satu sifat-sifatnya Min ta'min ta Daripada rasanya Aulaunin atau warnanya Aurihin atau baunya Dikatakan air berubah karena perubahan yang banyak Perubahannya nanti karena mukhalid tohir Karena sesuatu yang suci dan mukhalid Perubahannya disaratkan banyak Kalau perubahannya sedikit tidak membahayakan nama daripada mutlak air Walau takdirian walaupun perkiraan Awkanat walaupun itu perkiraan saya singgung dulu saja Nanti syaratnya kita baca Jadi air dikatakan suci Mensucikan bisa berubah Jadi air suci tidak mensucikan Jika air itu Terkena sesuatu yang suci Masuk ke dalam air suci Mensucikan tadi sesuatu yang suci Yang sifatnya mukhalid Mukhalid itu Bercampur Yang mana campurannya itu Layutamayazufirailain yang tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata Atau layum kinufas luhu Yang tidak mungkin memisahnya Seperti Air Suci mensucikan satu gelas Dimasuki kopi Setelah masuk kopi Air itu berubah warnanya Berubah rasanya Juga berubah baunya Perubahan tadi itu tidak mungkin Kita bisa pisahkan Antara air dengan itu kopi, warna kopi kita tidak bisa memisahkannya. Dan kita juga tidak bisa membedakannya. Mana itu air, mana kopinya. Nah itu yang dikatakan mukhalid. Kalau perubahannya itu dengan sesuatu yang sifatnya mukhalid. Bercampur yang tidak mungkin dipisahkan. Atau tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Dan perubahannya banyak. Dikatakan perubahannya banyak itu gimana? Perubahannya banyak itu... Sekiranya tidak dinamakan air mutlak lagi Lo Tidak dikatakan air mutlak itu gimana? Sekiranya dia itu berubah daripada salah satu tiga sifatnya Atau berubah semuanya Berubah daripada rasa Rasanya air yang asalnya rasa air mutlak berubah jadi rasa kopi tadi Warnanya juga berubah yang asalnya warna air mutlak berubah jadi warna kopi yang asalnya baunya bau kopi sekarang juga berubah. Nah, ini perubahan daripada warna, bau atau rasanya ini yang dikatakan perubahan yang banyak. Kalau dimasuki satu teh satu daun teh, air satu gelas dimasuki satu daun satu daun teh tidak akan berubah, tetap dikatakan air itu. Apa warnanya berubah? Tidak berubah. Rasanya tidak berubah. Baunya juga tidak berubah. Itu taghuyur yasir. Itu perubahan yang sedikit. Yang dikatakan bisa menjadikan air suci tidak mensucikan kalau perubahannya banyak. Dan perubahannya jelas harus dengan sesuatu yang suci, seperti kopi, teh, atau zaafaron atau yang lainnya, gula misalnya. Itu perubahan sesuatu yang suci. Kalau kejatuhan najis, ya lain itu pembahasan najis tentunya. Ini perubahannya dengan perubahan yang banyak dan mukhalid Karena sesuatu yang suci Walau takdirian nah ini Walau takdirian ini apa? Walaupun perkiraan Contoh Kemarin kita sudah membahas masalah air mustakmal Air mustakmal kan sifatnya suci Tidak mensucikan Berarti podo ambil kopi ya nah, Kalau air mustakmal masuk kepada air Masuk kepada air yang mutlak Air mustakmal Apa ada beda warna rasa dan baunya? Tidak bisa dibedakan warna, bau dan rasanya Lagi mana kita akan mengatakan air ini perubahannya banyak atau tidak Tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali di takdir, diperkirakan nah, Itu namanya takdir beausatis sifah Dengan sifat-sifat yang tengah-tengah Kalau seandainya air satu bak ya Air satu bak satu timba air satu timba kemasukan satu cingkir air mustakmal air satu timba kemasukan air satu cingkir air mustakmal apa dikatakan air yang satu timba itu dikatakan berubah jadi suci tidak mensucikan lagi kita tidak tahu oh, kalau ada perubahan banyak berarti itu air suci tidak mensucikan tidak ada perubahan nyong sama-sama air nah, ini takdir takdirnya dengan apa? Pertama Ta'omnya rasanya Diperkirakan kalau itu ta'om rumman Rasa Buah delima Seandainya buah delima diperes Ukuran daripada air mustakmal yang masuk Itu satu cingkir Kira-kira dimasukkan air satu timba Tadi berubah apa enggak rasanya Oh berubah ya Berarti ini tidak dikatakan Suci-mensucikan lagi air satu timba Dikatakan air suci tidak mensucikan Oh enggak, enggak berubah kita masukkan satu cengkir Dari buah delima tadi Dimasukkan ke air satu timbah Tidak berubah Coba sifat yang lain Warna Kita lihat perubahan warnanya Diperkirakan kalau satu cengkir air tadi Diganti dengan warna Daripada perasan Anggur Launul asir asirul inab, Perasan anggur Seandainya anggur diperes sampai satu cengkir Dimasukkan satu timbah tadi ada perubahan apa tidak? Oh ada perubahannya daripada warnanya. Oh ya sudah berarti itu air suci tidak mensilikan lagi. Maling matakan tidak, tidak berubah tetap. Airnya tetap tidak berubah warnanya. Yang terakhir diperkirakan dengan bau. Baunya apa? Rihladan, ladhan. Bifad hiddal, Rih ladhan. Ladhan itu apa? Lubanud zakar. Lubanud zakar itu Menyan. Cuman menyan ada uh, apa uh, bentuk lain yang bisa dimakan gitu ya. Ada yang bisa dimakan, ada yang gak bisa dimakan untuk dibakar. Haluban takar itu seandainya seukuran apa itu tadi, secingkir uh, satu cingkir. Seandainya dimasukkan kepada air satu timbal tadi. Ada perubahan gak daripada baunya? Oh perubahan baunya ada, ya berarti air itu suci tidak bersucikan lagi. Kalau tidak ada perubahan... Berarti tiga-tiganya tidak ada perubahan Berarti air satu timba tadi Tetap dikatakan suci-mensucikan Nah itu dikatakan takdir Jadi kalau seandainya masuk sesuatu Yang tidak ada bedanya dengan air tadi Seperti air mawar Yang sudah terputus bau rasa dan warnanya Masuk ke dalam air Nah dilihat perubahannya banyak atau tidaknya tidak bisa Berarti takdir seperti tadi Mak mustakmal juga sama Air apapun yang sifatnya suci, yang tidak ada bedanya dengan air, berarti ditakdir. Lah hukumnya takdir ini wajib atau sunnah? sini dikatakan dibejuri atau daripada pendapat ulama ada di situ, itu perkiraan memperkirakan itu hukumnya sunnah. Maksudnya gimana? Kalau seandainya dia ragu ini air, berubah atau enggak? Karena masuk tadi sesuatu yang Suci tidak mensucikan yang tidak ada e, terputus daripada bau dan warna dan rasanya. Jadi di sini e, apa kalau seandainya ada orang langsung pakai air tadi tanpa diperkirakan sah sholatnya, e, sah wuduknya dia. Sah bersucinya dia dan boleh dipakai untuk sholat. Jadi di situ takdir hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau memang airnya tidak ada perbedaan dengan air yang masuk tadi. Awkanatagoyuru. <tik> atau ada perubahan bima ala udzul mutatahhir dengan sesuatu di atas anggota orang yang bersuci fil ashah seandainya di tangannya ada za'faran atau ada tinta ketika dibasuh berubah lah di situ juga sama dikatakan merubah ya dikatakan tahir غير mutahhir kenapa karena di situ berubah daripada salah satu sifatnya Wa in nama yu asiru ta kayuru inka dan hanya saja mempengaruhi perubahan inka jika ada itu perubahan bihalitin dengan sesuatu yang mukhalit. Aiy mukhaliton lil ma yaitu bercampur kepada air. Wahua apa itu mukhalit? Malayutamayazufirailain yaitu yang tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata atau ada artian yang lain. Yaitu tidak mungkin memisahnya Memisah antara air dan perubahannya Itu syarat juga Harus air yang masuk sesuatu yang masuk tadi Sifatnya suci Kalau najis ya Kalau airnya sedikit langsung najis Kalau airnya banyak Dilihat perubahannya Kalau yang masuk air kencing Air kencing satu gelas masuk kepada air lebih dari dua kulah Lair lah, kencing tadi tidak ada perubahannya, tidak ada eh, bedanya dengan air, warnanya seperti air, baunya seperti air, terus apa, rasanya seperti air, misalan, tidak ada perubahan, sudah terputus dari sifat sifatnya, masuk ke dalam air kurang dari dua kullah. Kalau air dua kullah kan masuk air, eh, masuk najis, tidak dihukum najis kecuali dengan perubahan. Dan nah, ini perubahan dengan apa? Ah ini takdir juga. Diperkirakan juga cuma nanti perkiraan bi asad disifa, bi asad disifa nanti ada pembahasannya sendiri. Ini di sini bitorahirin perubahnya karena sesuatu yang suci. Waktu teganial ma'u anhu dan air gonya bimakna istagnah. Waktu teganial ma'u anhu dan air merasa cukup dari darinya itu sesuatu. Seperti apa kaza Faron? Air tak butuh dengan zaka dan atau diartikan waqad uh, ghaniyal ma'an itu ay yashkul ihtiraz anu la saunuh, tidak mungkin menjaganya. La yumkinu saunuh, men uh, mungkin untuk menjaganya. Za'afaron seperti za'afaron. Kalau za'afaron masuk ke dalam air, nah, di situ kalau ada perubahan, perubahannya banyak, berarti air di situ dikatakan suci tidak mensucikan lagi. Wa syajarin Wasamari syajarin nabata gurbal ma. Buah dan buahnya dari daripada pohon yang tumbuh di dekat air. Di bawah air tadi ada air, kemudian di atasnya itu ada buah-buahan, ada pohon. Buah-buahnya masuk ke dalam air tadi sampai merubah. Merubah daripada sifatnya. Ini kita terangkan tadi di antara tiga sifatnya. Siapa ya, yang hukumnya? Dianggap itu apa sesuatu air yang tidak butuh dengan buah tadi. Berarti apa? Dikatakan suci tidak mensucikan. Wawarokin turiha sumatavatata dan juga daunan daur <tuh> daunan turiha sumatavatata. Ini turiha ni harus berarti diletakkan. Kalau kita ambil daunan kita taruh di air, ya. kemudian sampai hancur itu daun sampai berubah daripada air ini juga dikatakan muhalid dengan sesuatu yang suci perubahannya kalau orang banyak berarti air itu dikatakan suci tidak mensucikan nah, kalau seandainya bukan turiha turiha berarti bifi'lilfa'il dengan pekerjaan anak ambil daun saya masukkan ke dalam air ini turiha kalau seandainya dia bukan bifi'lilfa'il di atas itu memang ada pohon jatuh di situ pohon oh, apa daunannya pohon bakal berjatuhan di atas itu air masuk ke dalam air Ya, apa ini hukumnya. Wa intafat tatlat layadur. Kenapa? Layum kinosau nushulat untuk menjaga. Kalau seandainya ditaruh, Ngambil daun ditaruh ke dalam air, Cuman lamia tafatat tidak hancur, tetap daunnya. Daunannya kuat, tak sampai hancur. Apa dikatakan ya dur? Layadur. Kenapa? Bukan muhalit di sini, mujawir. Bisa dipisahkan, bisa diambil daunnya. Bisa dibedakan antara air dengan daun, karena itu tidak bahaya. Jadi di sini kalau memang dia yang meletakkan, kemudian hancur, baru dikatakan situ airnya suci tidak mensucikan. La turabin wamilhin main tidak bahaya, layalur tidak bahaya perubahan, walaupun itu muhalit. Turabin dengan apa tanah? Air berubah, ya kalau hujan kita lihat di sungai itu kan berubah warnanya jadi coklat. Itu berubahnya karena sebab apa? Karena sebab tanah laya dur. Enggak apa-apa. Walaupun berubah dengan perubahan yang banyak, cuman semenjak tidak berubah nama. Berubah nama apa? Maksudnya sudah tidak dikatakan air lagi, seperti terlalu banyak tanahnya, bukan air lagi, ledok itu namanya. Ya, bukan dikatakan air lagi. Itu berarti tidak dikatakan air. Nah, kalau perubahannya karena tanah Dan tetap dikatakan air Tidak berubah apa, nama Berarti air itu tetap dikatakan suci-mensucikan Kalau perubahannya dengan tanah Wa milhil ma'in Atau dengan perubahan dengan air garam Dengan garam air boleh, Dengan garam air Garam yang aslinya dari air Garam laut Loh, Berarti ada garam bukan dari laut Ada milhil jabali Garam dari gunung saya pernah ngelihat di hadramut sana kalau gunungnya kan dari batu itu pecah-pecah. Kalau kita lihat, kita masukkan tangan kita di situ ada garamnya. Itu ada garam, itu garam gunung. Agar ah, garam gunung bukan aslinya dari air, ketika kita masukkan ke dalam air, ya berarti sama pembahasannya tadi. Kalau memang merubah dengan perubahan yang banyak, berubah daripada sifatnya air, daripada bau, rasa dan warnanya, berarti dikatakan air suci tidak mensucikan. Kalau milhin main, kalau apa garam air. Walaupun berubah sifatnya Tetap tidak dikatakan Membahayakan itu air, tetap dikatakan suci-mensucikan Kenapa? Karena aslinya juga air kok. Karena aslinya juga air Wa intu riha fihi Walaupun dia yang meletakkan Meletakkan tanah ke dalam air Meletakkan tanah, meletakkan apa? garam di dalam air Tetap tidak membahayakan Wa la yadurru Tagayurun la yamna'ul isma' Tidak membahayakan perubahan yang tidak mencegah nama air Maksudnya apa? Perubahannya sedikit Ligilatihi karena sedikitnya Maksud satu daun, teh, satu gelas Tidak merubah daripada warna, bau atau rasanya Berarti dihukumnya apa? Tetap suci-mensucikan Layam na'u Ya dikatakan layadur Walau ihtimalan, walaupun itu sifatnya memungkinkan Dengan sekiranya dia ragu ahwa wakasirun ahu galilun dia ragu apakah ini perubahannya sedikit atau banyak Dia ragu Masukkan sesuatu yang suci Dia ragu apakah ini banyak Perubahannya atau sedikit Ya apa hukumnya Tetap dihukumi golil Layadur. Nah itu Jadi kira uh, kesimpulannya Besok kita akan bahas daripada permasalahan masalah, -masalah yang, yang lain Yang berhubungan dengan ini Masya Masih ada tambahannya ya, Jadi kesimpulannya Air yang bisa dibuat Tohara bersuci yaitu Yang mutlak Hukumnya mutah mutlah Mutlak sudah dikatakan kemarin ya Yang tidak ada ikatan sesuatu pun Yang menyatakan turun dari langit Atau keluar daripada bumi Cuma kalau Kecampuran dengan sesuatu yang najis Kemarin sudah dibahas Air yang mutlak Kecampuran dengan sesuatu yang najis Kalau air itu banyak jika berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya menjadi najis. Kalau air itu sedikit kurang dari gulah, walaupun enggak berubah sifatnya, asal kecampuran dengan najis, tetap hukumnya najis. Kalau kecampuran dengan sesuatu yang suci, kecampuran dengan sesuatu yang suci. Nah, kalau dikatakan kecampuran, itu jika kecampurannya banyak, Baha itu minhu ismul ma. Perubahan karena kecampuran dengan sesuatu yang suci tadi itu sekiranya nama airnya hilang. Jadi, dimisalkan apa? Air dicampur dengan kopi. Budak wis, hitam. Ini bukan air kopi nih. Nama airnya hilang. Ini bukan air teh nih. Nama airnya sudah terang, terangkat berarti hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Bisa boleh kamu minum, tapi tidak bisa buat budu, budu. Dan bisa dibuat untuk istinja. Tapi kalau misalnya perubahannya sedikit, dicampuri kopi sedikit, agak bude, paham ya? Keruh dok, tapi nggak benar-benar jadi kopi. Kecampuran teh dikit. Kuning dok, tidak benar-benar menjadi teh. Maka perubahan sedikit tidak ada masalah. Tetap hukumnya menjadi suci dan mensuci, mensucikan. Loh, sedikit sama banyak ukurannya, ya itu tadi itu. Sekiranya nama air itu lepas atau masih disebut air. Oh ini bukan teh kalau begini nih. Ya tetap air ini. Eh, perubahannya sedikit. Oh ini bukan bukan air lagi nih, teh ini sudah. Air, airnya hilang berarti sudah dianggap perubahan banyak Coba jangan ada di situ aja ya Kenapa sih kalau ke situ Hai hmm, jadi biar enggak ngelompok begitu yang duduk jadi jangan seperti tak seperti orang perempuan gitu mojo ada di belakang gitu tapi kalau urusan nonton bal-balan ada di muka sendiri nanti eh, masuk ada di dalam kalau masih longgar begitu Kemudian perubahan tadi itu kalau jelas Nah sekarang perubahannya enggak jelas Kenapa sifatnya yang mencampuri air itu sama dengan sifat air Nih saya kasih gambaran Air sumur sama air kelapa air sumur, apa? misalnya sama-sama sifatnya sudah, yuku ningi bodo, rasanya sama, baunya sama, misalnya dicampur air kelapa ini suci tapi tidak mensucikan, hukumnya maik e, cairan ini, lah ini air sumur ini suci dan mensucikan, dicampur jadi satu, gimana ini? Nah, ini harus ditakdir. Ini harus diperkira-kirakan. Kalau seandainya ukuran air kelapa tadi itu untuk mengetahui bau, untuk mengetahui bau dijadikan ladan. Ladan itu menyanarap gitu ya, menyanarap itu ladan. Kalau seandainya ukuran segitu menyan arab dicampurkan ke airnya gimana? Waduh, ini satu gelas ini air kelapanya dicampurkan dengan air biasa, air mutlak satu timba. Lah, gantiin sudah. Diperkirakan kalau menyan arab satu gelas dicampurkan dengan air itu. Air apa namanya? Air sumur tadi itu. Bisa berubah enggak baunya? Ya jelas berubah. Jadi wangi berubah, ya berarti air. berubahnya banyak apa sedikit? Banyak. Berarti air itu tidak menjadi suci-mujijen lagi. Diperkirakan, long kecampurannya satu sendok, kok ustadz, dengan air kelapa. Lah kalau diganti air kelapa tadi itu dengan ladan dengan minyak Arab, ya sih tetap aja perubahnya cuma sedikit. Tak nemen wangi ini, nah ya, ya berarti tidak dinyatakan, ah eh, tetap dinyatakan suci dan Masisikan Lah ya. kalau misalnya ukurannya rasa rasanya kalau ukur rasa ruman apa ruman itu? Delima yang dijus. Satu gelas air kelapa sama satu timba air sumur. Satu gelas air kelapa ini sifatnya sama. Kalau dijadikan ruman Peresan apa? Delima, dicampur Kira-kira no. rasanya ya apa? Rasanya delima apa enggak? Ya enggak rasa delima Lalu, Larut ada di situ Ya berarti Dikatakan tetap suci mensucikan. Long Cuma airnya, cuma satu dikebuk Dengan air delima Kalau dikibaratkan air delima itu, air kelapa dari itu Perasaan delima Ya rusak, rasa delima Sudah, ya berarti Itu jadi suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian kalau untuk memperkirakan warna pakai perasan anggur. jus anggur. Hah, jus anggur. Satu gelas jus anggur dicampurkan dengan air satu timba. Ya apa? Ya, bungut tok itik. banyak, ya berarti ndak apa-apa suci mensucikan. Lesatim, lesa cipu. Yo, ungu banget itu sudah ya Ya berarti sudah dinyatakan suci, tapi tidak mensucikan. Ini namanya takdiri. Diperkirakan, diperkirah, kirakan. Karena itu, oh apa namanya, eh, jangan bingung tadi itu. Ini, ini masalah takdiri ini. Kalau memang air yang suci tidak mensucikan tadi itu, sifatnya sama dengan Air yang mutlak tadi itu, ya. Saya kira itu kesimpulan daripada yang diterangkan. Kalau ada perlu bertanyakan. Kebiasaan di masyarakat, sering saya tanya kalau mandi junub itu pasti pakai sabun, pakai sampo. Lah, pertanyaannya bagaimana menyikapi ini karena masang niatnya itu kadang-kadang enggak jelas apa di muka niat junuknya, niat mandi besarnya, atau setelah sampuan atau setelah sabunan Apakah dengan adanya sampu dan sabun yang lazim dilugunakan oleh masyarakat ini eh, eh, air mutraknya sudah berubah Terus kalau sudah berubah bagaimana menyikapinya supaya terangkat itu atas besarnya tolong penjelasannya kalau e, tadi kan sudah dikatakan e, juga dikatakan perubahan kalau memang perubahan tadi di atas anggota orang yang bersuci e, itu juga memang permasalahan yang ada jika orang pakai sabun dia belum niat pakai sabun basahi, badan dibasahi kemudian pakai sabun kalau dia niatnya ketika dia membasuh pertama kali, nah itu wasil janabah, dia niat, padahal di anggota badannya semuanya dia itu sudah ada sabun. Berarti itu merubah air. Berarti air tadi tidak dikatakan suci mensucikan. Air tadi dikatakan suci tidak mensucikan. Terus gimana? Ya basuhan pertama masih tidak dianggap mengangkat hadas. Yang ada sabunnya tadi yang berubah. Kalau wajahnya enggak disabuni, berarti terangkat untuk wajah. Untuk badannya semua sabun, berarti berubah. Air tadi itu tidak dianggap bisa mensucikan. Terus ya apa caranya? Ya berarti lebih baik pertama sebelum disabuni dia niat. Basuh semuanya, seluruh badan. Atau dia pakai sabun semuanya dibasuh sampai bersih, baru dia niat untuk mandi. Setelah bersih semuanya enggak ada sabunnya, baru dia niat mandi wajib. Di situ cuma wajibnya kan mengalirkan air ke seluruh tubuh, tidak wajib pakai sabun, wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh. Lebih baik setelah dia mandi pakai sabun semuanya, baru di situ dia uh, apa dialirkan seluruh uh, apa dialirkan air ke seluruh tubuh dengan niat, itu yang lebih baik. Atau kalau enggak, ya di awal sebelum dia pakai sabun, niat mandi wajib dulu. Setelah semuanya sudah sampai air ke seluruh tubuh, berarti sudah terangkat hadasnya kalau pakai sabun gimana beda apa-apa sudah terangkat hadasnya yaudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di sini yang perlu saya pertanyakan yaitu mengenai kalimat mulai bi khaisu yamna'u'i yamna telah kosmil ma'i sampai pada ala, ala, fil asuhi yang perlu kami pertanyakan masalah fil asuhi pendapat itu pendapat dari mana atau ada khilaful mazahib pendapat itu atau sampai kepada ashabul ashabus syafi'i terus yang kedua mengenai cara mensucikan seperti misalkan kain yang terkena darah itu bisa dari sifat-sifat tiga sifat itu hanya misalkan baunya itu masih masih anu baunya tidak ada terus hanya warnanya saja itu tidak berubah kemudian orang cebok, kadang keluarnya kotoran itu sifatnya enggak sama ada yang baunya tetap, tapi kan seperti rasa dan warna itu tidak ada, itu gimana Ustaz hukumnya Hai, Untuk permasalahan yang pertama itu fil fil'asah, itu fil fil'asah kembali kepada mana? Anda situ dikatakan bihay suyamnau itla kalau ismal ma alehi bi antagay rahadusifatih mintak min aulauin aurihin walau takdirian. Aukana tagayur bi ma ala udwil muta fil asah. Fil asah cuma kembali kepada masalah itu. Aukana tagayur atau ada perubahan dengan sesuatu yang di atas anggotanya orang bersuci itu fil asah. Fil asah itu di dalam istilah uh, istilah uh, fil minhaj ya, itu ada nama asah. Ada sahih, ada masyhur Itu gol-gol yang muqtamad Kalau asah mugabilnya gimana? Asah mugabilnya masih kuat Asah mugabilnya masih kuat Kalau sahih, mugabilnya apa? Sahih itu sehat Mugabilnya apa? Marit Berarti loif Kalau sahih, kalau masyhur berarti masyur, loif juga nah, Itu perbedaan istilah albifil min hajj Adapun perbedaan madhab, ya, mukabil masyur yang takhir. Ya mukabil masyur. Kemudian uh, di situ dikatakan, uh, Adapun khilaf madhab, ya khilaf madhab memang di situ sudah pernah dikatakan, ya dulu pernah. Kalau memang air yang berubah, ya air yang berubah dengan sesuatu yang suci, boleh dipakai untuk taharah dalam madhab Imam Abu Hanifah ya. Waktu itu antung. madhab Abu Hanifah gair iya an najasa mal malik madra tghir ada kalau memang per apa perbedaan mazhab memang ada nak lah, lah. dengan sesuatu cair apa yang apa oh kalau, kalau madhab, madhab abu hanifah itu Uh, menghilangkan najis Tidak harus dengan mak, dengan air Dengan muzil, bikul di muzil, bikul di muzil Dengan oh, segala yang muzil Jadi tidak harus air uh, Walaupun gas Bensin bisa Bikul di muzil. Nah, Karena itu Tidak ada pengaruh bagi mata, Bapak Hanifah kecampuran atau apa itu Yang penting bisa Menghilangkan najis Ya yeah. Pendapat Mama Buhanifah, memang tu jalur bikul lima iin tahirit dengan segala sesuatu yang maik sesuatnya cair apapun teh boleh ya, wudhu pakai teh, pakai setrub boleh ya, cuma mari semutan kan? Itu itu wudhu atau ijaran najasa? Nah, ijaran oh, ijaran najasa itu, eh, karena kita bukan untuk wudhu atau wosul, oh, untuk menghilangkan najis itu. Untuk menghilangkan najis saja itu Bikul lima'i itu ya. Oh tidak, tidak Ittafagala ima ala annahu La tasihut tahara illa bilma' Wa kada la tuzalu Najasa inda salasa illa bihi oh, yeah. Wa gala Abu Hanifa Tuzalu bikul lima'i'in Tahirin Wa indana ke Abi Hanifa wa Ahmad Al-Mu'al Musta'amal fi fardih tahara Tahirin agar mutahir Wa inda Malik mutahir aydan Wahai allahat walkhal layaklah harus bil bil ibtihak. Diteruskan. Kelihatannya mengutus al-najasa tak? Kemudian yang ketiga tadi permasalahan oh, kalau seandainya salah satu sifatnya saja yang ada takdirnya gimana? Kalau seandainya perubahan dengan warna darahnya itu ada warnanya, darahnya itu ada warnanya dari perubahan warnanya tidak berubah. Cuman dari yang lainnya enggak ada, enggak ada baunya, enggak ada, enggak ada baunya, enggak ada rasanya misalnya. Apa perlu ditakdir semua sifat atau sifat yang tidak ada saja? Nah, di situ yang muktamad, ya pendapat yang muktamad, ada yang mengatakan pendapat wajib ditakdir semua sifat yang tiga itu yang tadi dibahas. Ada yang mengatakan enggak, yang tidak ada saja yang ditakdir. Yang warna sudah ada, tidak dilihat, oh dari darah warnanya tidak berubah. cuman dari rasa dan baunya tidak ketahuan. Nah ini sini takdir dengan yang sifat yang tidak ada saja, yaitu dengan warna. Ini itu. yang dibahas ini eh, mukholidnya atau yang dibahas eh, mensucikan najis yang tidak bisa hilang warna atau baunya. Yang ditanya kenapa ada nih? Anu, mensucikan najisnya so. Oh, mensucikan anu, najis ya. nah, Kalau mensucikan najis Kalau sulit untuk dihilangkan Dengan air Walaupun tanpa bantuan sabun ya Ukurannya bilma, Sulit untuk dihilangkan dengan air Hanya baunya saja Atau hanya warnanya saja nah. Maka dimaafkan Paham ya Kalau sulit untuk dihilangkan Ini sudah digosok-gosok masih tetap Misalnya dia enggak berak sudah dua tahun misalnya, so, ya? digosok-gosok masih tetap baunya misalnya, warnanya sama rasanya sudah hilang, ya dimaafkan sudah, nah, masa tangannya dipotong gara-gara itu. Ya. Nah, kemudian juga darah misalnya yang kena baju, sudah digosok-gosok, sudah diujek misalnya, ya. Eh, Kok warnanya enggak hilang, tapi baunya sudah hilang sama rasanya sudah hilang, ya dimaafkan kalau satu. Tapi kalau gabung warna dan bau, enggak bisa, atau hanya rasa-rasa saja, oh ini ada misalnya kotoran, sudah 700 tahun misalnya, warnanya berubah, kemudian baunya sudah enggak ada, tapi seperti kayu, ya tetap najis itu, eh, ya tetap najis, najis itu. Bapak, ada dobitnya sebetulnya itu? ada dubitu ta'sur ada dubitu ta'dzur itu sebetulnya nanti ada pembahasannya itu masalah qosin yeah, najasa yeah, yeah. ada nanti akan diperinci uh, di situ kalau seandainya ada pakaian yang terkena najis dikatakan sulit untuk menghilangkannya sulit itu ya apa dubitnya ketentuannya sulit itu bi salas al dengan sekiranya dihilangkan Tiga kali dibasuh tiga kali malhad di walqorsi digaruk dikerik disabuni Bina nah, wak ma apa maanahwi sabun. Maier sabun. Maanahwi. Ha? Boleh pakai sabun sekiranya ya, ya, pakai sabun. Boleh tapi lakin maier zaman ma zam sabun. Maier zaman zam sabun. Ma zam Hasil dibasu di tiga kali di tidak hilang. Sulit dah. Itu berarti dimaafkan. Kalau memang itu bau dan warna. <kuh> kalau Bawa rasa, kalau rasa atau kumpul dua-duanya bau dan warna itu tidak boleh. Tetap dikatakan najis semenjak tidak sampai ta'adur. Tidak mencapai dobit ta'adur. Ta'adur disitu apa? Tidak bisa dihilangkan wis. Ini gak bisa hilang warna dan baunya gabung. Atau rasanya tidak bisa hilang kecuali dipotong. Pakaian. Wis gak bisa ini dihilangkan warna dan baunya ini. Sulit dah. Dibasuh berapapun, sudah berusaha ya, apapun. Gak bisa kecuali dipotong. Apa wajib dipotong? Enggak baru dikatakan layat di situ. Kalau memang perubahannya sampai dhabit ta'dzur. Nanti akan diperinci nanti itu waktunya. Satu lagi, boleh? Enggak ada. Wallah, dalam masalah istima ulun warih atau ta'am saja itu wajib pakai sobun. Dan Hah? kalau memang tidak ada sobun atau sesuatu yang bisa menghilangkan, hmm. ovia ila wujudi majuziluhu minahwi sobun hmm. al farroh. Ada sobun, ada itu. Ah wajib. Yang tidak wajib kalau itu enggak. hanya laun fakot atau. Kalau gabung. Riḥ fakot. Kalau okay. gabung atau. Kalau, atau gabung. kalau, kalau gabung. gabung. Kalau gabung. Kalau gabung. Ah kalau gabung bukan salah satunya. Karena Ke ada. Komp saja atau lon ah. ma'arif gabung ini wajib pakai sobun. Siapa itu Fatimah bintu Jahas atau Hubes itu kan pernah kata tanya kepada Nabi Anidam itu Qal takutihi tumma takurusihi tumma tantuhi bilma wala yaduruki adharu ha? Wala yaduruki ya Bilma bahasa wala, yaduru, wala yaduruki adharu Tapi kalau memang dua-duanya memang harus hilangkan salah satunya Kalau Jadi kalau memang salah satu warna atau bau cukup air sudah ukurannya tapi kalau memang ada dua warna dan bau ini enggak akan hilang salah satunya ada dua atau dua-duanya kecuali dengan sabun ya wajib pakai sabun maksudnya begitu ya Hai cuman sampai menemukannya sampai menemukan alat untuk mensucikan kalau ada masalah Oh ada baik-klin sekarang bisa bilang berarti najis itu. ya yeah. Uh, ini untuk yang masalah menanggapai masalah yang fil ashah. Ini sebenarnya nanti sudah ada dalam syurutul wudhu ada pembahasan lagi masalah ala yakuna alal udwi mughayyiranil ma'i taghayyuran dhararun Kemudian di sini memang menyebutkan khilafnya ini khilafan dalam mazhab Syafiiah sendiri. Muqtamadnya fil ashah itu tetap yadur kalau ada mughayyir ma'al udwi. Tapi di, di bab setelahnya ini nanti kalau di halaman 35 di situ khilafan di jam'in yang menyatakan ghairu mudir dianggap walaupun ada yang mughayyir 'ama 'alal udwi itu walau ya kitab Ibnu Syafia sendiri walau taghayyur kathir itu. di di ah. sini walaupun de, dengan taghayyur danan bi ayakun kathiran bi haitsu yamnau itlaqa ism mai alaihi hmm. kazafaran dalam masa ni khilafan dijamin kalau yutavarum ma'alul udwi, yah yutavarum udwi. Alhamdulillah al rahmah. Jadi uh, untuk masalah itu khilaf masalah sabun apa itu, bukan khilaful madzhab, tapi khilaf ashabul syafi'iyah itu. Khilaf ashabul syafi'iyah. Mala ya, kalau ma'alul udwi ya, yang ada di udhu, yang ada yurayyul mak, nah, itu dimaafkan, faham ya? Itu dimaafkan walaupun banyak. Jadi pakai sampo, pakai sabun, ala gol yang itu Mugabil Asah berarti sah tetap, bisa.